Mitra bisnis, seorang pelajar kelas 2 SMP, berumur 14 tahun, sempat ditahan selama 3 minggu lebih di rumah tahanan karena diduga mencuri kartu perdana senilai Rp10.000. Sekarang, kasusnya sudah berada di Kejaksaan dan pelajar tersebut terancam hukuman maksimal penjara 7 tahun. Untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Tepung Terigu Indonesia, Ratna Sari Sarilupis. Ibu Ratna, apa komentar Anda? kita itu kan undang-undang uh, perlindungan anak itu sudah ada ya terus nah di sini uh, memang kalau menurut saya perlindungan anak itu masih masih sangat ini deh sangat uh, apa namanya uh, buruk ya kalau menurut saya Karena banyak hal, terutama ada di masyarakat bawah ya. Kita lihat tuh anak-anak, apa namanya, bagaimana seorang tua pemarah gitu ya. Tapi memang kita masih-masih jelek lah itu, eh, apa penerapan dari perlindungan anak itu. Apakah karena memang apa eh, penduduknya terlalu banyak gitu atau ya, tapi tapi memang masih-masih jelek gitu. Polisi seharusnya kan mengetahui prosedur mengatasi masalah semacam ini. Kalau kalau saya sih memperma, mempersalahkan ya, tentunya polisi melakukan satu kesalahan. Tapi pada waktu itu, ketika dia, tentu kita juga ingin mendengarkan polisi ya, kenapa dia harus menahan itu anak. Tapi ya kalau mem kalau apa menurut undang-undang kan di, dia masih dibawa 15 tahun nih kalau nggak salah ya. Kan itu ya itu tentu saya salah kalau menurut saya gitu loh. tentunya kan ada ada ada ada apa instansi atau misalnya ditaruh di rumah apa anak, -anak nakal atau apa gitu itu jarang di, di dilakukan atau barangkali rumah anak anak nakal itu juga sudah terlalu penuh sekarang ini kan kita semua tahanan kan terlalu penuh tidak tidak seimbang dengan pertambahan penduduk ya bukan hanya karena kriminal, kriminalitasnya yang meningkat tapi kan uh, apa Kriminalitas itu selalu menempati berapa persen, tapi sedangkan berapa persen dari penduduk yang bertambah kan tidak tidak seimbang gitu loh, tidak diantisipasi pertambahan penduduk ini dalam dalam segala lini. Menurut ibu bagaimana sosialisasi terhadap aturan perlindungan anak? Saya mengatakan kurang, saya kurang. Mestinya eh, sosialisasi sekarang kan juga sudah ada apa media televisi ya, apa, apalagi mungkin melalui TVRI misalnya yang terjangkau sampai ke pelosok-pelosok seluruh Indonesia ya. Saya melihat sosialisasinya kurang terhadap perlindungan anak ini gitu. Kalau terhadap polisi saya tidak toleran karena dia kan penegak hukum, tentunya dia harus harus membaca atau tahu dong undang-undangnya gitu loh. Dia kan kan dia kan fungsinya kan di situ penegakan hukum kan gitu loh. Demikian Ratna Sari Lupis. Saya Dinda Natasha.